<laughs> Oke yuk langsung aja untuk lagu yang kedua kalinya bareng Nugroho juga Dewanti Iya yeah, inilah Juga Dewanti Vision Tinggi Terimansi Oke siap Manz Baik kali ini untuk anda Uh-huh.